Sini nape-nya, pinjeng. Kan masih ada dua menit lagi. Ya ampun, Rak. Kan janjinya tiap lima menit gantian ya nape-nya. Tunggu. Tadi kan udah Tunggu. satu video, tapi kamu lanjut lagi kan? aku deh. Sini. Masya Allah. Yabarkan, Cuaca cerah banget. Segar. Pasti asik Imi. banget nih kalau main di luar. Sabar, kan Sini. Astagfirullah Ih. Jadi kalian dari tadi berebutan Ih. handphone terus? Sekarang nih Uma hati hmm. hmm. dong. Mana sih nih? Emang kalian ya, man, nonton mama. apa sih? Seru banget kayaknya Baru juga maaf Kalian nonton game balapan Uma oh. Seru-seru deh video. Gitu Terus juga pengen pinjem buat main game robot-robotan seru loh ma oh yang ini iya iya itu hmm. tuh mau tahu nggak mainan yang nggak kalah seru sama hmm. game balapan atau robot robotan Hah apa, apa nah apa ini? ini dapat wow main layangan nah, dipegang sama nusa ya seru ini ra hmm. eh, seru seru gimana kalau kita bikin layangan bikin layangan gimana caranya <laughs> hmm. tenang Uma sudah siapkan ini untuk kalian main di luar. Wah! Iya, dingin banget kan Musa Ayo, rak uh. Terus ini aja, rak Yuk, masuk, masuk Nah, ini, Ra, Biar kuat gak masuk angin Bismillah Hmm, rara -ra juga, ah Biar gak masuk angin Dan pintar kayak Kanusa. Hmm, enak Rasa madu Selain enak, juga halal Hmm Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Abdul, liat di depan ada layangan. Boleh ikutan main layangan ga? Uh, uh. Alhamdulillah. Ya hamukawlah. Ya hamukawlah. <laughs> Minum ini dulu Abdul. Hmm? Biar daya tahan tubuh kuat. Oh. Dan bisa menolak angin. Jadi kamu bisa ikut main layangan. Hmm. Makasih Uma. Oke okay, Dul. Huh? Kalau udah Nusa lepas, langsung tarik ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatnya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. quran surat Ar-Rum ayat 46. <tik>